Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Buya saya ingin nanya masalah pemimpin non muslim bagaimana kita cara kita menyikapi pemimpin non muslim dan menurut syariat islam itu seperti apa terima kasih baik Buya sebelum ke jawaban nampaknya untuk penanya kedua ada sang fotbotnya dengan pertanyaan, pertanyaan di facebook kita bacakan dulu pertanyaan dari facebook ada sahabat kita cipto dari denpasar bali Buya saya seorang kristiani, saya mau tanya jika orang-orang muslim dipimpin oleh non muslim, apa sanksinya? apakah semua muslim di bali harus pindah keluar bali karena gubernur gubernur di bali non muslim kenapa para ulama islam tidak menyatukan hati rakyat indonesia tapi malah digolong-golongkan dan dibedah-bedakan? itu bu ya, terima kasih bu ya atas nanti jawabannya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dia kristiani? iya dong, kristiani bu ya Memang kita ada Facebook yang ramai sekali, bahkan dari luar Islam pun masuk ke Facebook kita untuk ikut-ikut mulai dari mengkritisi dan juga banyak. Di antaranya pertanyaan dari Bali tadi ya, Bali, ah, baik. baik, pemimpin non Muslim. Ada dua pertanyaan yang seiring ya masalah. Kalau masalah pemimpin tuh begini, bagaimana memilih pemimpin non Muslim? seorang muslim memimpin pemimpin non muslim sekarang ini supaya adil orang Nasrani tolong dengar suara saya supaya adil orang islam dengar suara saya semua agama itu punya rambu-rambu punya rambu-rambu dan semua agama itu menyeru semua pemeluk agama akan menyeru kepada agamanya itu koidah kalau ada orang muslim gak menyeru kepada agama islam dia kurang yakin dengan agamanya kalau seorang Nasroni tidak menyeru kepada agama Nasroni, itu kurang agamanya. Dia tidak beragama sebetulnya. Dan semua agama hanya punya rambu-rambu. Rambu-rambu ada-ada, halal, haram, halal, haram, halal, haram. Boleh, tidak boleh, semua agama. Kalau agama tidak punya rambu-rambu, halal, boleh dan tidak boleh, maka itu bukan agama lagi. Kalau agama tidak mengatakan ada ada yang halal, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, maka bukan agama agama kan membawa peraturan, kalau tidak membawa peraturan bukan agama terserah agama apa saja, apakah agama islam agama yahudi, agama Nasrani, agama yang lain ada rambu-rambu aturannya ini secara umum kita bicara kemudian ada rambu-rambu, termasuk di dalam urusan memimpin, pemimpin umat islam punya rambu-rambu di dalam masalah pemimpin, Al-Quran menjelaskan tentang masalah, boleh tidak hanya mengambil pemimpin seorang yang non muslim. Di kalangan ahli islam, hal ini sangat masyhur seperti halnya di kalangan seorang kristen, mengambil pemimpin selain orang kristen juga sangat masyhur di kalangan mereka. Orang kristen yang belajar ilmu kekristenan, tentang kepemimpinan juga sangat jelas di kalangan mereka. Seperti halnya orang islam di dalam masalah kepemimpinan adalah sukat sangat jelas Tidak ada di dalam agama kristen Yang menganjurkan Seorang kristen memilih pemimpin yang islam, itu sudah jelas Enggak usah berbohong agama manapun, agama yahudi pun demikian Tidak ada agama yahudi dalam komunitas yahudi Memerintahkan Pengikutnya untuk mencari pemimpin yang muslim atau Nasrani. Enggak ada Pasti yang dipilih adalah pemimpin yang seagama dengan mereka. Ini kan sederhana keidahnya Umat Islam pun punya undang-undang bahwasanya jangan engkau mengambil pemimpin selain orang Islam. Apa yang beda di sini? Bukan suatu ketidakadilan. Itulah hakikat di dalam sebuah agama. Ya ayyuhallazina <Suluh> amanu la tattakhidul yahudaw wan nasara awliya. Jelas Al-Qur'an. Orang Yahudi pun juga punya hujah, orang Nasrani punya hujah, orang Hindu punya hujah Mereka tidak pernah memerintahkan Hei misalnya, hei kaum Kristiani, kita adalah orang Kristen Apapun bentuknya kita harus memilih pemimpin seorang Muslim, enggak ada begitu Enggak ada itu, ini cara berpikir yang adil Supaya jangan sampai dianggap ini diskriminasi, ini adalah menyebarkan permusuhan dan sebagainya. Anda baca adil Anda seorang Kristen. Wahai yang mendengar suara ini, Anda dengar. Dalam komunitas nasional dipatikan di Fatikan sana, apakah pernah ada promosi untuk mengangkat seorang muslim jadi seorang pemimpin? Tidak ada. Dan itu bukan salah. Kami tidak menganggap Anda salah karena Anda punya prinsip seperti itu. Dan orang Islam pun juga punya prinsip. Kami seorang muslim punya prinsip. Dalam Al-Quran jangan kau angkat selain orang Islam untuk menjadi pemimpin. Ini kan prinsip dan hukumnya adalah haram bagi kami seperti anda wahai komunitas Nasrani mengangkat orang muslim, haram bagi anda cuman kadang fitnah dihembuskan dengan cara perbandingannya adalah misalnya, mohon maaf mana yang lebih bagus pemimpin uh, muslim yang tidak adil dengan pemimpin uh, kafir yang adil kita salah membuat perbandingan, seandainya perbandingannya begini saya seorang muslim anda seorang Nasroni, anda boleh berkata dengan kalimat begini anda berkata begini dan selalu anda boleh milih. saya akan bicara adil sebab kadang-kadang anda komentar-mengomentari Facebook kami di saat mendengar omongan kami rupanya dengan pandangan salah, pandangan picik. sekarang saya saja bicara netral, hei orang Nasroni yang kemarin mendengar omongan kami dengan, dengan komentar yang sangat banyak coba, anda seorang Nasroni lalu anda berkata. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus dan harus pilih antara pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin muslim yang adil. Anda seorang Nasrani, Anda pilih mana? Anda pilih mana? Wahai orang Nasrani ini yang dengar, Anda orang Nasrani. Pemimpin muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang adil, Anda pilih mana wahai orang Nasrani? tidak bisa saya, pasti anda memilih seorang Nasrani yang adil itu kan perbandingan yang netral sama saya seorang muslim akan berkata mana yang saya pilih seorang pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin muslim yang adil saya memimpin pemimpin muslim yang adil ini kan adil cuman perbandingan yang adil perbandingan fitnah di kalangan kaum kristiani seorang pendeta berkata begini coba supaya adil cara pandang mana yang lebih kita pilih? Orang Nasrani, mohon maaf, saya akan baca dengan bahasa Nasrani dulu supaya nanti tidak pi memandang picik. Hei orang Nasrani, kaum Kristiani. Coba, apakah Anda bisa nerima perbandingan semacam ini? Wah, ini kaum Kristiani semuanya, semuanya pendetanya berkata. Mana yang lebih penting, lebih perlu kita pilih? Mana lebih bagus? Pemimpin seorang muslim yang adil dengan pemimpin Nasroni yang tidak adil anda jujur seorang Nasroni, anda ngomong apa? anda akan berkata, kita akan mencari pemimpin Nasroni yang adil begitu, karena perbandingan ini gak sah perbandingan ini gak sah coba kita berpikir cerdas sedikit tadi bicara masalah cerdas-cerdas akal, biar gak gila lagi kita tadi bab ini bab gila tadi seorang muslim pun gak pantas seorang kiai memaparkan di dalam di, kal di kalangan kaum muslimin dengan pemaparan pemimpin Nasrani yang adil lebih bagus daripada pemimpin muslim yang tidak adil oh, bukan perbandingannya begitu, tugasmu mencari pemimpin muslim yang adil ini kan adil yang semacam ini, cuman fitnah ini dikemas coba kalau dirantai dari awal, mana ketidakadilan kami dalam mengeluarkan cetusan kami tidak, ini bukan mengolok dan mengejek, tidak. Semuanya punya prinsip. Makanya keputusannya jelas seorang Muslim haram mengangkat pemimpin seorang ka, kafir. Ada mana kasusnya? Perbandingannya adalah bagaimana jika ada ternyata di sebuah negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, kafir adil, lalu di, yang satu lagi negara dipimpin oleh seorang Muslim yang tidak adil kita akan bertanya, ini kenyataan atau dalam harapan? kalau kenyataan ya kenyataannya adalah kenyataannya misalnya, pemimpin yang kafir, yang tidak, pemimpin muslim yang tidak ada alim membuat kerusahaan pemimpin yang adil telah membuat ketentraman, ini kalau dalam kenyataannya maka di sini perbincangannya adalah bukan masalah memilih, karena kenyataannya sudah terjadi sekarang yang akan kita bincang, bincangkan adalah sesuatu yang belum terjadi kok seperti kenyataan belum terjadi ini misalnya masih di hadapan kita maka hadapan kita adalah jelas kaum muslimin hendaknya memilih pemimpin kaum muslimin dan mungkin kami tidak, kami sampaikan juga Anda sebagai orang nasrani hak Anda untuk memilih orang nasrani, nasrani bahkan kalau Anda seorang nasrani mengeluarkan fatwa seorang nasrani haram memilih seorang muslim tidak marah saya sedikit pelik akan tapi begitulah keadilan dalam berpikir maka kami jelaskan bahasanya Wahai ahli iman, wahai ahli Islam, wahai para ustad, keluarlah dari kepentingan pribadimu. Sekarang berbicara yang adil di hadapan umat atas nama kebenaran dan anda disaksikan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pantas anda mengatakan bahasanya pemimpin kafir yang adil lebih bagus daripada pemimpin Islam yang tidak adil. Karena itu bukan perbandingan. Seperti anda wahai orang Nasrani, tidak pantas anda mengelabui umat anda lalu berkata pemimpin muslim yang adil lebih bagus daripada pemimpin kafir yang adil menurut anda pemimpin Nasrani yang tidak adil pemimpin Nasrani tidak adil dengan pemimpin kafir yang kemimpin muslim yang adil lebih bagus pemimpin muslim yang adil menurut anda anda salah dalam hal ini kenapa anda keluar dari keyakinan anda dan tidak mungkin anda seperti itu biarpun menurut kami adalah pemimpin muslim yang adil harus didahulukan jadi masalah perbandingan ini. Cuman wadu rame di Facebook katanya saya mencaci dan sebagainya. Mana ada mencaci? Kalau dipotong waktu orang Nasrani keputusan seorang Nasrani mengatakan kami seorang Nasrani harus mengangkat pemimpin seorang Nasrani. Kalau muslim jangan apakah itu merendahkan? Tidak, Anda punya prinsip. Maka saya punya prinsip. Umat Islam punya prinsip. Maka jelas hukum memilih seorang pemimpin yang tidak Muslim hukumnya adalah haram. Hukum memilih seorang pemimpin yang tidak Muslim adalah haram. Adapun perbandingan antara seorang pemimpin Muslim yang tidak adil dengan orang kafir yang adil itu bukan perbandingan yang sah. Jangan jadikan kalimat ini untuk menfitnah umat. Dengar lagi dari awal tadi. Ini akan saya ulangi. Ini waktunya pendek. Karena tanya jawab seperti ini, jadi sudah jelas fatwanya, jangan seorang mu'min mengangkat seorang kafir menjadi pemimpin jangan mengangkat kalau ternyata sudah terangkat jawaban yang kedua tadi, pertanyaan dari mana, Bali tadi ada seorang warga, seorang kristiani saudara sebagai manusia, oh, seorang masalah, saudara kita sebagai seorang manusia Islam tidak mengajarkan peperangan dan permusuhan akan tapi persaudaraan sebagai manusia tetap bertetangga yang baik ada seorang Nasrani yang bertanya, Anda bertanya kepada kami bagaimana sikap seorang muslim, kalau tidak salah seperti itu bagaimana seorang muslim itu di hadapan seorang pemimpin yang kafir warga tidak usah bicara tentang yang di Bali gak, langsung saja ke Amerika sana kaum muslimin yang ada di di Amerika baik Me, berbicara tentang kenyataan beda di saat kita bicara tentang memilih warga muslim di amerika atau warga muslim yang ada di bali maka tetap kaidahnya sama di dalam pemilihan anda tidak boleh memimpin, memilih pemimpin yang tidak is, islam biarpun pada kenyataannya anda kalah apakah harus keluar dari bali? oh bukan tidak semacam itu tetap kita membantu untuk melancarkan program kebenaran dan kebaikan tapi tidak boleh kita mengatakan harus memilih orang kafir, enggak, ini permasalahannya beda misalnya seorang gubernur yang sudah yang kafir di sebuah provinsi nah sudah jadi apakah kita akan tinggalkan provinsi tersebut, oh tidak kita memperjuangkan di kedepan hari harus kita menjadi, mencari pemimpin yang muslim tapi masa perjalanan ini bagaimana, anda berjuang, apa yang anda bisa lakukan sebab hukum kan ada dibagi, hukum ada tiga, ada hukum imamah, ada hukum kawdoh, ada hukum fard Hukum farut hukum pribadi, maka anda sibukkan untuk menyempurnakan hukum pribadi anda, sholat yang benar dan sebagainya. Hukum gado diantara kalian orang Islam, masalah jual beli dan seterusnya. Adapun hukum imamah karena pemimpin anda adalah bukan seorang Muslim. Lihat, kita harus patuh di situ. Kalau tidak kita akan dihukum. Gak boleh semenang menang. Apalagi jika itu adalah sebuah hukum yang ada hubungannya dengan sesuatu yang disepakati oleh bangsa manusia, akhlak kebersihan di hongkong bersih, di negeri kita yang paling jorok kan begitu di singapura rapi ya berkenaan dengan kerapian ya harus patuh dong karena itu tidak bertentangan dengan syariat islam bahkan kebersihan wajib kita mendukung program kebersihan yang digalakkan oleh pemimpin non muslim yang tidak bertentangan dengan syariat wajib kita dukung, karena apa? itulah syariat islam ini ber berbeda bicara tentang memilih, kita ngomong masalah memilih kalau ternyata mempunyai pemimpin yang nasrani atau yahudi atau seorang kafir pokoknya maka program yang tidak bertentangan dengan syariat harus kita dukung Kenapa? itu untuk kemaslahatan umat berkenaan dengan akhlak termasuk hukum-hukum yang sifatnya adalah kayak hukum rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya, ini kan hukumnya polisi wajib patuh karena ada kemaslahatannya kalau lampu hijau, lampu merah anda langgar tabrakan nanti kan begitu tidak usah berkata, tidak ada dalam Al-Qur'an kamu merah, nanti soal Al-Qur'an namanya. Sudah sesuai segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, ambil. Cuma masalah memilih pemimpin lain cerita. Saya tidak akan memilih dia. Tapi dia kan jadi pemimpinmu. iya tapi saya tidak memilih dia. Terus bagaimana? Ya program yang sesuai dengan syariat akan saya dukung. Tapi kalau bersama-sama saya harus ke kuilnya dia, saya enggak, sorry, mohon maaf. Harus ada prinsip dong. Apakah harus keluar? Oh tidak, tidak harus keluar. Kecuali jika anda sudah tidak bisa menegakkan agama anda di situ, takut ternodai kehormatan anda, anda tidak bisa menjalankan agama dengan benar, anda wajib keluar menjaga keselamatan akidah dan keimanan anda. Tapi jika anda punya kebebasan untuk beribadah di situ, termasuk di Amerika sana misalnya, anak-anak di sana Amerika bebas beribadah, lakukan ibadah. Bahkan artinya punya kesempatan untuk berjuang untuk menciptakan presiden, untuk menghadirkan presiden yang muslim usaha. di saat sudah jadi beda anda tetap menjalankan tugas-tugas anda sebagai warga yang baik di negeri itu di kampung tersebut mungkin ada pertanyaan besar bolehkah kita kudeta awas, kudeta harus ada aturan dan ukurannya Allah melarang kita bunuh diri kemampuanmu seperti apa melakukan itu semuanya sebab Perubahan kepemimpinan itu untuk kemaslahatan. Jika ternyata menjadikan dirimu hancur, jangan berkata ini jihad. Anda menjerumuskan orang. Kalau ternyata pemimpin kita adalah ternyata pemimpin yang kafir atau gubernur kafir dan sebagainya, jalankan segala sesuatu yang ada maslahatnya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di situ. Tapi ingat, jangan sekali-kali Anda menyerukan untuk memilih pemimpin yang kafir. Naudzubillah. Ini fitnah besar dan tidak diperkenankan. Tapi kalau sudah idzab tulina dalam Imam As-Shatibiy ini, kalau kita diuji dengan pemimpin yang kafir, itu bagaimana? Diuji pemimpin yang kafir, jalankanlah syariat yang bisa Anda jalankan. Dan patuhilah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariatmu. Patuhilah segala sesuatu yang tidak ada bertentangan dengan syariatmu. Tapi kalau sesuatu yang bertentangan dengan syari'at mula tu'atali makhlukin fi maksyatil khaliq Tidak boleh patuh kepada siapapun kalau untuk menantang Allah subhanahu wa ta'ala Ini satu Kemudian saya kembalikan kepada pertanyaan yang pertama tadi Anda jangan Semuanya punya keyakinan dengan agamanya Setiap agama akan menyeru kepada agamanya Seorang muslim saya akan menyeru kepada agama saya dan saya tidak akan berbohong kepada orang Nasrani. Kalau saya masuk komunitas Nasrani, Yahudi dan sebagainya, saya akan menyebarkan Islam karena saya punya keyakinan Islam akan membawa kemaslahatan. Maka saya wajib menyebarkan. Tidak usah saya itu tutup duit. Saya punya keyakinan. Karena apa? Islam menghargai kemanusiaan. Islam menghargai tetangga yang kafir. Maka saya sebagai seorang Muslim bisa jika saya berada di komunitas yang tidak Islam, saya punya kewajiban menyebarkan agama saya. Dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan cara yang diajarkan Nabi SAW, bukan dengan peperangan. Tidak. Seperti yang dilakukan oleh para wali sahabat, bagaimana orang Hindu, Buddha yang ada di Indonesia, Islam. Sampai hari ini hampir hilang semuanya 90%, 85% atau 90% masuk Islam. Lihat, saya punya kewajiban Dan kami yakin semua agama pun demikian. Artinya apa yang harus anda fahami wahai orang Islam? Jika anda menemukan calon selain Islam, saat ini berbuat baik yang banyak, untuk umat islam anda harus tahu, dia juga berbuat baik banyak untuk agama mereka ini bukan masalah suudon dan tidak suudan, karena bukan suudon justru ini keyakinan kami, semua orang punya agama, dia akan menyuruh kepada agar masalah membantu, islam pun memberi bantuan kalau saya memberi, jujur, saya memberikan bantuan kepada seorang nyasroni saya kasih makan kemudian saya kasih duit saya bertata karama yang baik apakah murni saya memberikan makanan saja? oh tidak di dalam hati saya ada kerinduan untuk membawa dia kepada islam saya punya kerinduan untuk membawa dia kepada islam karena apa? saya ingin tetanggaku yang Nasrani selamat agar masuk surga makanya saya kasih makan saya datang dengan baik dan sebagainya orang Nasrani pun juga demikian kalau dia punya keyakinan dia mungkin membantu pembangunan masjid dan sebagainya tapi tentu ada tujuan le tujuannya itu saya tidak suudon. Saya dibergalung, "Oh ini apa Buya? Yahya suudon. Orang bantu masjid kok diprasangkain buruk." Oh bukan, ini kan sesuai dengan keyakinan. Anda seorang Nasrani, pasti Anda akan menyeru kepada agama Anda. Kalau masalah bantuan masjid makanan semain adalah bantuan kesadaran Anda akan kemanusiaan tapi dalam diri pribadi Anda tentu akan menyeru kepada agama Anda. Sama dalam Islam pun demikian. Bukan masalah suudon enggak, bukan suudon. Enggak terima kasih dengan seorang calon apa calon bupati atau gubernur yang bantu masuk? Oh, ini bukan masalah terima kasih bukan terima kasih kami akan berbicara kami berbicara bahwasanya semua orang yang punya agama akan menyuruh kepada agamanya nggak bisa dipungkiri ini dan ingin berubah karena dengan keyakinannya seperti orang Islam menginginkan orang di luar Islam semuanya masuk Islam karena apa? saya yakin agama yang saya anut adalah agama membawa kesejahteraan di dunia dan di akhirat pun demikian tidak dengan peperangan, kami tidak membuntung. Alhamdulillah Islam datang ke Indonesia Raya, tidak dengan pedang dengan kelembutan akhlak para kekasih, kekasih Allah yang datang dari hujarat, dari Hadhramud dan seterusnya, indah inilah yang harus kita fahami, mohon wahai orang Kristiani anda jika mendengar suara ini, anda dengar dengan pelan dan tidak ada hubungannya dengan keributan yang terjadi di kota, ibu kota sana tentang pemimpin, tidak, kami bicara tentang ini keidah-keidah semacam ini Agar faham, jika ada fatwa seorang ustaz yang mengharamkan memilih pemimpin Islam, pemimpin selain Islam, ini ada koidahnya. Bukan semata-mata urusan urusan suudun dan sebagainya. Bukan suudun tidak masuk dalam dunia dunia ini. Kerana keyakinan bukan suudun lagi, saya yakin anda akan menyeru kepada agama anda, yakin bukan suudun lagi, kenapa suudun? Dan anda pun juga yakin kalau saya menyeru kepada agama saya kerana anda meyakini agama anda benar seorang kristen maka anda akan menyeru kepada agama anda saya sebagai seorang muslim akan menyeru kepada agama saya Loh, bukan suudan dalam hal ini maka yang saya herankan adalah jika ada seorang kristen misalnya jika ada seorang kristen yang katanya yakin dengan agamanya yakin dengan agamanya kemudian menyeru untuk lebih memilih pemimpin selain Kristen, ini kan aneh. Berarti kamu tidak punya keyakinan wahai orang Nasrani kan begitu, maka lebih aneh lagi. sama kurang lebihnya. Ada seorang Muslim menyeru untuk memilih pemimpin selain Muslim selesai. Adil atau tidak? Adil biar orang Nasrani ini dengar ceramah ini Insya Allah aman. Sebetulnya kami tidak bermaksud kepada orang Nasrani. Saya bermaksud kepada saudaraku yang seiman agar anda jelas. Punya doa, punya rambu-rambu dalam mengeluarkan fatwa dan keputusan. Jelas, mengambil seorang pemimpin selain muslim, hukumnya haram. Sesuai dengan rincian yang panjang tadi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan memilihkan pemimpin yang benar. Allahuakbar.